Hai semua, terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya. Uh, menurut kita uh, video klip yang sekali ini eh uh, Ansel yang... mencoba menggabungkan beberapa apa, uh, elemen gitu uh, dalam uh, cerita habis itu uh, visual effect dan itu uh, dengan hal itu. lagi ya misalnya Bisa pada panel. Jadi eh uh, dia pengin di video, video ini ada semuanya. Jadi ada adegan kita main band ada, terus ada efek visual efeknya juga, juga ada, kan ada juga juga ada. Jadi pen udah bukan ke semua jadi satu jadi satu masalah menarik. konsepnya orang-orang seperti kafe-kafe. ya dia orang-orang oh, bisa Sutradaranya Mas Rizal Maulana. Eh menurut report-nya Lokasinya waktu itu kita ya, Itu pernah kita pakai uh, sutradara yang sama juga di uh, Kisah Cinta Bu. Eh, Mas Rizal juga sih. Iya, Mas juga. Eh shooting terlalu lama sisa-sisa sisa kita bekerja. Jadi lagu Hidup Untuk Memasih Tanpamu ini pada intinya sih, pada intinya setelah di dipadatkan lagi artinya adalah, Intinya cuma satu, jangan terlalu bergantung dengan orang satu orang Proses lagunya ini juga lumayan uh, unik ya sebenarnya karena lagunya sendiri Lagunya sendiri tanpa lirik gitu itu udah, udah, udah ada sejak tahun Betul, betul, betul, betul Jadi pas lagi pembuatan Album Hari Yang Cerat Lagi itu udah ada, cuman belum lengkap Oksa gitu, abis itu Memang saya waktu itu gak, gak, gak Ben kita juga gak Gak, gak berhasil menyelesaikannya Maksudnya so, pada akhirnya Sempat ada beberapa musisi yang mencoba Juga untuk menuliskan Liriknya Tapi juga pasti itu berhasil Sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman Album ini yang akhirnya akhirnya uh, kelihatan mencoba menuliskan standar gitu. Dan uh, setelah dicoba dinyanyikan uh, tidak ada masalah habis mm. yang yang bikin lagu saya yang yang liriknya Lian yang aransemen kita. Ya. Yeah. Jangan lupa untuk subscribe channel Musika Suryo Zio YouTube dengan menklik link di bawah ini.